Selamat pagi Pak Arifin. s i l a k a n Bapak. Kalau menurut saya sih ya karena mungkin, yang mungkin kan negara komunis. Ya kalau dulu komunis selalu dikejak, dikejam, tapi sekarang lihat buktinya. Mereka itu pemerintahnya mau membuat program apapun, tidak ada yang namanya demo-demo dan lain-lain. Nah di sini nggak ada PR-nya, nggak rakyatnya, setiap hari demo, bikin ribut, bikin k a c a u a j a Yang mana mungkin negara ini bisa maju, ada juga makin kacau. m a kasih. Terima kasih kembali Pak Arifin. Pak Prabu, selamat pagi. Selamat pagi. s i l a k a n Pak. Kita Indonesia tidak bisa membandingkan atau menjajarkan dengan Cina. Karena pertama, secara kemampuan intelektual, masyarakat di sana jauh lebih unggul. Pendidikan jauh lebih tinggi. Kedua, bangsa kita ini beda. 山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎い山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の h 崎の山崎の山崎の e 崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山 Kalau saya lihat itu, kalau kita membandingkan Indonesia dengan Cina, h kita itu ada kesamaannya itu sama-sama mencintai bangsa, mencintai negaranya. Cuma kalau Cina h itu mencintai negara dengan berprestasi. Kalau sementara kita ini mencintai apa adanya, begitu. Kalau kita sudah mencintai apa adanya, ya sudah susah, tidak bisa m a j u lagi, begitu. Dengan kata lain, sebenarnya kita itu terlalu sombong, gitu loh. Jadi... マジュー、ディムレクエンテンサーとイバラス・ウマサンガ、イブダ Pak Seven, selamat pagi Halo Iya, Bapak Pak Suwadi ya, silakan Pak Suwadi Selamat pagi Iya, silakan Pak Itu memang betul ya c a n t o h mungkin satu u prestasi besar di bidang ekonomi Tapi kita ingat ya, bahwa ekonomi itu bukan hanya jual beli atau industri Itu banyak itu Di bidang transportasi Di bidang perbankan itu juga termasuk ekonomi Bahkan jumlah yang besar Daripada itu Negara itu 1,3 miliar Katanya itu juga merupakan ekonomi Jadi kita harus paham juga Mengapa dibandingkan dengan Indonesia tertinggal、memang、Kita akui mereka buat t r a n s t a s i yang besar Maka kalau kita Indonesia Mau bikin kemajuan Kita memang harus memang banyak bikin perubahan-perubahan Jadi itulah yang harus kita pahami sekarang Terima kasih Ya, terima kasih kembali Pak Suandi w dan Pak Hari. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Jadi betul juga yang d i t a katakan Pak p r a b u tadi terutama ya, semu satu mil ya. Sekarang ini dunia k a n melihat kita itu mau demokrasi mau apa itu kan g a k penting. Yang dilihat adalah kekuatan ekonomi, kekuatan、eh, teknologi ya, pengetahuan gitu kan. Dan semua orang Cina yang satu M tadi itu satu M lebih gitu ya. Itu semuanya berpikir tentang itu Dia gak memikirkan yang lain-lain Kalau kita ini kan Urusan kemarin KPK aja Udah merebut seluruh perhatian Rakyat Indonesia gitu, Yang gak ada gunanya PPK a n kosong diributin istilahnya gitu kan Terus juga kemarin c e n t u r y merebut Seluruh perhatian kita semua Itu PPK a n kosong lagi diributin lagi Sekarang ini udah jelas-jelas DPR bilang begitu, presiden w o t o k kagak ada kesalahan, ini bakal ribut lagi, ya urusan begitu lah ber tahun-tahun tidak habisnya, jadi harusnya kita berpikir lebih sederhana. Nah kalau memang tidak yakin tidak ada salah gitu, misalnya sekarang ini urusan senduri itu, ya sudah aja, serahkan aja ke pengadilan, oh udah, bebatin aja, kalau emang gak salah kan gak salah, kalau salah ya d h u k u m gitu loh, jadi berpikir lebih sederhana gitu, maksudnya. Terima kasih kembali Pak Hari, dan yang terakhir Pak Edy, selamat pagi. Pak Mahmud, selamat pagi Pak Mahmud. Ya, pagi. Oke,、okay, silakan Bapak. Ya, menurut saya bedanya pemerintah di Cina h itu punya kuasa penuh untuk pemerintah dengan caranya, beda dengan di Indonesia. Banyak tekanan-tekanan yang membuat pemerintahnya berpikir-pikir untuk melakukan satu kebijakan. Kedua... Di sana rakyat itu bekerja demi negara, sedangkan di sini rakyat dan pejabatnya bekerja untuk kantongnya,、Magasi. Terima kasih kembali Pak Mahmud dan anda sebagai opini terakhir pagi hari ini di bisnis menopinian. silakan p a k g i l buat. Kalau saya lihat h a n g k o n g kopni ini ya, a b a terlalu, apa, terlalu, terlalu hebat sekali.、Ya. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, mereka ini agak t e r l a m ya. t Tapi. マ <Okay. S 2> ーガンのようなものがないと、私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれ n 見つけた。私はそれを見つけた。 ど、mm hmm. ういうことですか Jadi gak t e b a n g pilih, gak, uh, uh, hukumnya gak hanya kebawah saja. Pisaunya itu harus ke atas juga. Iya. Bisa, saya rasa. t e r i Makasih. Baik, terima kasih Pak Gilabat. Pak Cipto, selamat siang. Halo. Silahkan Pak Cipto komentar ya. Anda. Iya, pertama saya, saya cinta negara Indonesia, walaupun saya keturunan ya. Ini、mm -hmm. begini Bu, sekarang ini kalau penguasa, ya sekarang udah jadi penguasa lupa sama masyarakat yang kecil. Dia udah enak goyang kaki kiri kanan d a p a t duit d e a kan Dia lupa pembangunan Dia b a n g u n n y a Dia punya、uh, diri sendiri Tambah kaya Tambah kaya Yang rakyatnya n gak g dipikirin Yang kedua Ya kan Sekarang di China Kita ngomongkan lagi bahas di China Di China itu pemerintahnya Total 100% itu mendukung rakyat Tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, apapun d i a i t u Dia memberikan kemudahan dengan modal usaha, yaitu apa? Dengan dibah semuanya dipermudah, Bu. Sampai pemerintah China itu sampai hari ini, kenapa? Pemerintah dan rakyat itu saling membantu, bukan saling menjegal. Sekarang yang ada di sini, terbalik, Bu. Pengusaha mau berusaha, tetapi dari pengusaha...、Uh, Pemerintah-pemerintah daerah itu malah menghambat Nah ini yang tidak terjadi di, di, di, di Indonesia Sedangkan di China Pemerintahnya total itu benar-benar membantu dalam proses pembangunan Dan diberikan syarat Yaitu waktu yang pertama China membangun sampai besar Yaitu uang boleh diberikan kepada mereka yang ingin berusaha seluas-luasnya Tetapi uang itu tidak boleh dibawa keluar Nah itu berputar menjadi devisan e g a r、okay. a Nah sekarang di Indonesia ini tidak、hmm. Orang mau berusaha Mesti bongkok-bongkok Mesti capek-capek Pinjem uang di s a u d a r a n g gak bisa パジャケジュガティンギ、パジャケマン、ランバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン n ン Penggunaan pajak itu sendiri nggak transparan, nggak relevan. Sementara untuk law enforcement-nya juga setengah hati ya saya rasa beda lah. Kalau nggak salah Kompas juga <coughs> minggu lalu dia tuliskan bahwa kalau di Cina itu koruptor itu tempat hati. Kalau kita koruptor itu ya dipertieskan kasusnya.、Bu. Jadi saya menurut saya... ya pemerintahnya juga gak konsisten jadi mau bagaimana kita mau berjalan internasional, h a y a gitu aja baik, terima kasih Pak Ben Ibu Titi, selamat siang、uh, selamat siang Mbak, ingat aja kalau di Indonesia tuh gak pernah sejalan ya programnya gak pernah kompak, kemudian ada s i s t e m n y a sangat malas gitu ya, budaya malas pejabat malas dengan bawahnya a n rakyat dengan pejabatnya Jadi dengan kemalesan karena kita cuma punya dua musim, panas dan kemarau. Kalau di sana kan mereka selama di struggling with life. Kalau di sini,、ah, besok kan r e a s i h ada hari, masih ada waktu. Itu aja yang menjadi gigit. Halo Pak Otis, selamat siang. Terima、cian. kasih, Mbak. b a i terima、Halo. kasih.、Ibu. Ya, silakan Pak Otis dengan komentarnya. Ya, kita Sudah waktunya untuk kita kembali kepada ekonomi kerakyatan. Yang dimana di j i m a i harus semangat gotong royong. コープラシーとビシャバクガサマ、バトンブバサマ、ウトナバワンのグリーニマス、カラディカタナバキタティダプネモダ、ドナミシマカバサマンイト、ドナミシマカトウォヤンイト、キタタンビシャブルムボットモダ、カムディアンジュガ、バゲマネシウィシングア、コンポクパタニ、コンポクノアイアン、コンポ 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、e たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たちは、たちは、私たちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たたちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たちたちは、私たちは、私たちは、 山崎さんは カラフォーマルにア t リカ、キーナ、マレカマラサナカントガス、イトスパティソ t ランタタタ、カカダパイ a ネスパティソーランタ、イトヤ。ダディ、サパティトウ、m リジャマンドゥーオッディ、ラマスカランコン、パティトウ、パマリン、パダエラ、メタ p サイト、マレカマラサス、マゲパラワ。イダ、イダ、ミョンポニエ、ア、ペキラン、サマガ i パミリ、パダリパダライア、ライア、ヤネ。ヤスパティトウ、ジョンポニア、コロピカンポニトウ、カラバパ、イトウ、 アンジャかティア、ヤリダカコロシー、アジア、アメリカ、ディチーナ、ディオサリア、トメンダー、トランスバディア、コラントワ、タダタヤ、アナアナアニアイド。バイク・トリマガジバジュニ。ハローパハリス・サマーチンシャーンパハリは、ン、コメントリーコロは、ーバーコ i シーバー、カーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーはーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーは、ーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカー m ーカ a カーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカ hak untuk pertumbuhan、uh, ekonomi diambil terus cinta tanah air cinta bangsa, enggak ada kita cinta akan bangun sendiri Pak terima kasih Iya baik terima kasih Pak Hari, Pak Robert selamat siang selamat siang Iya s i l a k a n Pak Robert kalau untuk Indonesia memang masih jauh untuk bisa bersaing dengan China karena s e b e t u l n y a apa yang menyebabkan investor itu mau ke China karena salah satu dari segi nilai investasi di sana lebih menguntungkan. Contohnya pajak di sana lebih kecil. Kemudian fasilitas、uh, lahan untuk mereka menggunakan pabrik-pabrik itu dipermudah. Sedangkan di Indonesia kan mas tau h sendiri mau bikin pabrik aja susah setengah mati. izin-izinnya. Jadi pengusaha-pengusaha itu yang investasi asing merasa lebih enak di c h i n a Nah, kenapa Indonesia n g g a k bisa maju? Karena banyak faktor dari segi-segi hukum, -segi perizinan, aparatur negara, itu banyak yang n g g a k benar. Makanya kita harus beresin dulu kalau memang mau bersaing dengan China. Yang kedua, b a h w a tenaga kerja di sana itu mereka yang penting bisa makan. Nah, memperdulikan murah atau tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robert. Selamat sore Pak Rudy. Silahkan Pak Rudy. パミンピンヤンギパンパミキッティンカンテレイ、イケレンガラ、アウリシネイ、パジャパテンメキレニャンタンドンヘレイド lu ア、イケレンガヤ、イケレンガラ。フィギュアマカシパムハマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマッサマ いいかな Mereka juga dulu menggunakan sistem komunis, komunis yang dalam arti dia negara mengkontrol seluruh、e, rakyatnya Tapi kalau di Indonesia kan lain, di Indonesia itu menggunakan sistem yang tidak jelas Selain u d a h habis dikorupsi sama Soeharto, kemudian tidak punya、e, generasi yang baik Kemudian ditambah lagi dengan reformasi yang bukan kebablasan, yang ngawur-ngawuran Sekarang demokrasi juga sudah tidak jelas, mau kabinet parlementer, kabinet kabinet presidensial itu udah, udah gak jelas jadi memang Indonesia kalau dibandingkan dengan China ya karena、e, fondasi Indonesia n gak g ada Indonesia i n n d o e sebenarnya i a akan menuju ke hancuran sih. tinggal nunggu waktu aja karena yang bergerak kan semua itu disini kalau di Tiongkok kan negara yang yang mengkontrol, meng meng kalau disini kan politikus yang mengkontrol, jadi bukan negara yang mengkontrol, tapi tergantung siapa yang lagi bermain gitu, i t u aja, makasih oke、okay. Pak Nari selamat, ya selamat ya. カーシーナイトボーライヘパーツトラホミンビネンビランドは、ウォッツリボーポティマティシサタンサトウンドサヤエディトンドコロトレヤエディカロナディアドコロトアルトカロミセンエティアプロシーがディパシュキングポティマティトカロポミンテンエディネンセブルアンモンドフォルケットモモンアジャーウィサモンドフォルケットモンキンギタアンサーユカエディネンアンティアンアンティト Karena di balik omongan itu kan tersirat suatu tekad yang luar biasa untuk membersihkan negara dan dirinya sendiri. Terima kasih. Oke,、okay, Bapak Sinaga. Halo. Silakan, h Mbak. Iya. Ibu Indonesia a m a c hainat, beda. Kayanya budayanya beda.、Mm -hmm. Kalau saya melihat waktu saya sekolah dulu, Bu ya, sepraman d a r i p a d Kalau nggak salah, pemimpin mereka bilang kita mesti korban a t u generasi. Tapi kalau di Indonesia kan n g g a k Begitu begitu sulit. バイオニー パーフェクトのコーヒーは カバリカンティカルのネジャーに。カ a キタミンディスボブニャクスポリティカロカロキピテ h ング a と、やシャフウァトピティングもないアサディアカンティパリコレファマニャンディバワ。やいティンアパナダオレンセメカサスボヤディーカバリカニャコ。やはりシャファポネオンライクランティカペサライディアカンディビトロンライグル。 Itu intinya、hmm. Jadi kita gak akan maju-maju Kita berputar a y a di bawah terus kita.、Hmm. Ya, Terima kasih Terima kasih Pak Andri、ya. Silahkan Pak Andri Ya, ya memang Indonesia dengan heresi lain sistem, sistem pemerintahnya a memang lain Komunis k k a dilihat sistemnya ya、hmm. Cina dari dulu memang udah memasuk i e r a industri so, Kalau kita masih agrarianya、eh, daerah, Kita masih negara pertanian shirt planned サマ e ラパソニー Jadi bukannya membuat kinergi dengan pemerintah, malah berusaha untuk sikut-sikutan, kecek-kecekan,、nah, ini akibat dari m u t i p a r t a i Sehingga nggak pernah bisa memfokuskan kepada suatu kinerja yang baik di segala sektor. Semuanya berpikiran untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, beda dengan di r r c sana. Mereka memikirkan satu fokus. s a m a sore Bu. Silahkan Pak Henry. Ya, kita kan masih baru merdeka, baru sepuluh tahun. s i t e m a t k a n informasi. s i t e m a t k a n demokrasi ini kan diciptakan oleh Amerika. Sebagian orang g a k seneng dengan Amerika, tapi mereka bisa bicara transparan itu caranya demokrasi kan. Kalau kita cara yang politik sistem pemerintahan yang jenis yang lain ya bisa d i s a b u t oleh orang itu. Tapi mereka p e r a r a p marah Amerika. Sekarang pemerintahan kita itu ya baru berusaha m e m p e r b a i k i n baru merdeka lah kita. Dulu, dulu itu kita kan belum demokrasi, belum apa, nggak tahu, tergantung apa itu. Nah sekarang kita baru merdeka. Makasih. Oke,、okay. Pak Chris. Ya selamat sore. Silahkan Pak Chris. Iya. Sebentarnya rakyat-rakyat h o n g k o k itu sudah banyak belajar dari Indonesia. アッピニャ、トラコンバンムナンヤンアダギンドニシア、イトサラ、シングアーエレテギダマオマギンキュインドニシア、シングアブラシオアパイトポラ・インドニシア、イトインドニシア、シガリジャジャジャストラエコノー、オレ、イエメバンギニャ、パラモディナシナンココープラエ サカランリシャピアバニア、大体、ディダビシャブンバッアパアパアパアアハスバニアップ、バニアウサン、ダナスバニアップ、プログラム、エフェクバンギニア、ナイトヤンサー、センガルティ、アビダマモニティ、トゥ、ダナダハガヤンアルスバリア、リバネエティ、ハルスブルスサパイアドゥ、ドゥ、ミュレクトバンウナン、ダリサンダンパンアン、パンマ、マ、マニファクト、サカランバロハイテク、アラロ。 halo ya terus ya、ah, sementara mendapat saya itu aja oke、okay, terima kasih pak Budi halo silahkan, selamat、pak. sore ya silakan ya begini bu pandangan saya begini、uh, beda erat Jepang Malaysia dan semuanya kenapa mereka lebih cepat maju ini harus dilihat dari mata uangnya bu mata uang kita tahun s e i n p n itu dilepas ke pasar bebas. Nah itu kan anjlok 400%. Kalau kita mau bangun negara, kan kita perlu barang-barang modal, perlu mesin, perlu peralatan canggih. Bagaimana kita bisa mengimpor barang-barang, Bu? Ya kan? Harga barang-barang itu kan dihitung dengan dolar. Dulu harganya satu juta kita bisa beli satu traktor, ya traktor yang kecil. Sekarang harus empat juta. Dikalikan empat kan satu dolar jadi sepuluh ribu Jadi pembangunan kita lambatnya juga sesuai dengan proporsi apa perbandingan itu Empat kali lebih lambat Jadi gak heran kita lebih telat gitu Oke,、okay, makasih Terima kasih Pak Doni Selamat sore Selamat sore、Bu. Silahkan gimana komentar n ya Pak Doni Iya jelas-jelas aja ya r r t dengan kita itu bagaikan langit dan bumi Yang pertama Bu Penegakan hukum dulu kalau kita mau membangkitkan ekonomi Kalau penegakan hukum kita nggak jelas Aturan main, berubah-ubah Tiap ganti presiden, ganti aturan main Ganti pejabat, ganti aturan main Jadi pengusaha juga bingung kan gitu d a n sekarang yang datang ke Indonesia itu kebanyakan spekulan Nah kalau di RRT bisnis itu dipermudah Bu Nah peraturannya jelas Dan biaya yang bikin perusahaan di RRT jauh lebih murah daripada di Indonesia Itu yang pertama Yang kedua Di Indonesia itu terlalu high cost ekonomi Artinya biaya-biaya、uh, yang katakanlah yang tidak jelas ya Biaya selama itu di Indonesia masih tinggi Bagaimana orang bisa berbisnis banyak ke sini Bagaimana kita bisa mengundang investor banyak ke sini gitu Yang ketiga k o r u p s Ibu Nah korupsi ini harus dibenahi dulu Kalau di RRT orang korupsi penggal kepalanya sama keluarganya Tapi kalau di Indonesia belum Belum ada aturan yang setegah itu gitu. Nah disini orang sibuk berkuta-kuta dengan it,、uh, budayanya yang seperti itu gitu. Yang keempat Bu, kinerja orang c i n a itu lebih keras dibanding orang Indonesia. Karena apa? Karena di c i n a itu penduduknya kan banyak. Terus disitu、uh, sumber dayanya terbatas. Jadi disana orang terpacu untuk mesejahterakan dirinya. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia ditanam singkong aja langsung tumbuh. Jadi... Etos kerjanya orang RRT dengan orang Cina sangat jauh berbeda gitu loh Bu Saya kira、Oke. itu sekian aja dari saya Terima kasih Pak Permadi Pak Permadi Selamat sore Pak Permadi Halo Ya silahkan Pak Permadi Halo Silahkan bagaimana komentar Anda Bapak Iya karena Permadi Bu Ya silahkan Iya menurut saya begini Bu Sejak kita katanya demokrasi itu, itu kan ongkos politiknya terlalu mahal, ya. Kepang Milo aja itu habisin juga triliunan, terus kita asik dengan politik, sehingga ekonomi dilupakan, gitu, loh Bu. Jadi,、hmm. terus udah g itu patah terlalu banyak.、Nah, kalau di RRC kan patah cuma satu, Bu. Jadi semuanya itu bisa dikendalikan. Nah, kalau kita terlalu, terlalu banyak kayak gini juga. キタディブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティ t やティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティブやティ a やティ a やティブやティブうティブやティブやティブやテふブやティブやティブやティブやティブやティ berkorupsi harus dihukum seberat-beratnya banyak sekali kita pelanggaran-pelanggaran yang tema itu kita punya peraturan itu tidak, tidak ditahati dengan baik kita punya jalan raya sebagainya、uh, mobilnya apa s e a barangan dan sebagainya itu semua harus kita perbaiki p e n a h i n supaya negara kita itu bisa, bisa lebih rapi dan pada akhirnya kita bisa m e n g a j a r ketinggalan kita dari China yang kita kan s a b u t